Dua orang tokoh agama mengunjungi Robiah, keduanya merasa lapar Di hadapan mereka ada dua potong roti, mereka sangat gembira Tetapi pada saat itu juga ada pengemis datang dan Robiah memberikan roti itu Kedua tokoh agama itu sangat kecewa, tapi mereka tak berani berbuat apa-apa tak berapa lama masuklah seorang pelayan wanita membawa beberapa roti yang masih panas. Majikanku menyuruhku untuk mengantarkan roti-roti roti ini kepadamu, kata si pelayan. Robiah menghitung semua roti yang ada 18. Mungkin roti-roti roti ini bukan untukku, Robiah menolak. Akhirnya, roti-roti roti itu dibawa kembali. Pelayan itu menyangka Robiah tidak mengetahui perbuatannya bahwa dia telah mengambil dua potong roti sehingga roti itu tinggal 18 buah. Maka ia segera meminta dua potong roti lagi kepada majikannya dan kembali lagi ke tempat Robiah. Roti-roti itu dihitung genap 20 buah. Barulah Robiah mau menerimanya. Kemudian Robi'ah menyuguhkan roti-roti tersebut kepada kedua tamunya tadi. Keduanya makan, namun dalam keadaan terheran-heran. Mereka bertanya kepada Robi'ah, "Kami ingin memakan rotimu, tapi engkau malah memberikannya kepada pengemis. Kemudian engkau mengatakan kepada pelayan tadi bahwa 18 roti itu bukan untukmu, tapi ketika berjumlah 20 buah, engkau baru mau menerimanya." Robi'ah menjawab. Ketika kalian datang, aku tahu, kalian sedang lapar berat. Aku berkata kepada diriku sendiri, betapa aku tega menyuguhkan dua potong roti kepada orang pemuka agama yang terhormat. Itulah sebabnya ketika si pengemis datang, aku segera memberikannya. Dan aku berkata kepada Allah yang Maha Besar, Ya Allah, ...engkau telah berjanji bahwa engkau akan memberikan ganjaran sepuluh kali lipat... ...dan janjimu itu aku pegang teguh. Kini telah kusedekahkan dua potong roti untuk menyenangkan hatimu. Semoga engkau berkenan memberiku dua puluh potong roti sebagai imbalannya. Ketika delapan belas roti itu diantarkan kepadaku... ...taulah aku bahwa sebagian dari jumlah roti itu telah dicuri... Atau roti-roti itu memang bukan untuk disampaikan kepadaku, kata Robiah.